Mitra bisnis, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menilai kebijakan ekspor yang diadopsi pemerintah saat ini harus diubah. Sebab kebijakan itu bukan berdasarkan desain perencanaan yang matang, melainkan hasil dari kinerja swasta. Jadi tidak heran bila ekspor Indonesia masih ditopang oleh ekspor minyak dan gas, barang tambang, serta bahan baku hasil perkebunan. Padahal ekspor komoditi ini tidak dapat mendorong pertumbuhan industri manufaktur yang justru bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja. Di sisi lain, Industri manufaktur semakin terpuruk karena kekurangan energi sebagai akibat dari kebijakan ekspor sumber daya energi primer. Nah untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan ekonom UI, Katip Basri. Mas Katip, bagaimana pandangan Anda? Ada resiko buat kita. Resikonya apa? Pelajaran yang paling penting dalam krisis, dari krisis perekonomian global yang lalu adalah negara yang ekspornya terkonsentrasi atau tergantung pada produk tertentu atau pada negara tertentu, itu begitu mudah terpengaruh oleh krisis global. Anda lihat Singapura kena sebagian besar ekspornya adalah high tech ke US, mm -hmm. Malaysia high tech ke US. Nah beberapa negara. Indonesia itu punya persoalan karena ekspor kita terkonsentrasi pada komoditi. Ya untungnya kemarin harga komoditinya nggak teranjolok tapi tidak terlalu parah sebetulnya ya. Dari sisi volume dia masih mengalami peningkatan. Nah yang saya mau bilang adalah kalau Indonesia kemudian tidak merubah pola ekspornya tidak hanya tergantung di komoditas saja, tapi juga jauh lebih berkembang kepada produk manufaktur, ada penemuan produk baru, pasar baru, maka kita akan menjadi berisiko dalam krisis global ini. Karena itu menurut saya, yang harus dilakukan sekarang adalah kembali lagi kepada satu, orang hanya akan punya insentif untuk melakukan inovasi di dalam produk baru, kalau infrastrukturnya cukup, karena kalau enggak, dia enggak akan mau spend uang untuk inovasi, Karena untuk biaya infrastruktur aja uangnya udah nggak cukup, ya. Yang kedua adalah perlu dibuat yang namanya bank pembangunan atau development bank, seperti LPI. Karena perbankan biasa itu biasanya tidak mau membiayai inovasi. Kemudian yang ketiga adalah R&D. Nah, di sini pemerintah bisa punya peranan di mana litbang itu harus dikenakan pembebasan pajak. Kemudian promosi. Kalau ini tidak dilakukan, ekspor kita tetap terkonsentrasi pada komoditi maka situasi double dip di Amerika itu akan berpengaruh nantinya pada ekonomi kita. Demikian Katib Basri dan saya Rizal Andika.